Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, hamzal kathiran, ayuban, mubarakatuhi Kama yuhibu lakbulan wa yudar wa salaatu wa salaamu ala adina Muhammad Huwa ala abihi wa sahbihi wa man sara ala nakhdihi biisayin ila yudinu wa'ad Hadirinan dirahmati ala Allah subhanahu wa ta'ala ibu Jubuibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan saya menghargai, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini kita harus syukur kepada Allah menjalankan wa wara atas segala nikmat dan karunia yang Allah memberikan dan Allah limpahkan kepada kita. Pagi ini kita bisa bersetubuah kembali, kita kembali berkumpul bersiloh di hadapan Allah Subhanahu Wataala dalam raka beribadah. Dalam rangka meningkatkan iman kita kepada Allah s.w.t Kana yang minggu dan bawa bapak, orang-orang beriman itu kita mendengar ayat-ayat Al-Qur'an dikaji Apa kata Allah dalam surat al anfal ayat 2 Zadathum imanan Iman mereka akan berhambat Maka marilah kita bersyukur ketika kita diberikan kesempatan kepada Allah Untuk menambah kualitas iman dan takwa kita kepadanya Selanjutnya serta salam, salam, salam semua sanak saudara kerja dan kerabat keluarga kita, usul hasanah kita. Nabi bersalawat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti terpapar kepada beliau, para sahabat sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah bawah sunnah beliau sampai hari cemang kelap. Hadirin yang di oleh Allah sembahyangmu taalaan, sungguh sebuah kebahagiaan. Dan kehormatan bagi saya bisa kembali ke masjid yang kita cintai ini Dalam rangka menuntut ilmu agama Bertemu dengan jamaah sekalian Adalah sebuah kehormatan Sebuah kebahagiaan Imam Syafi'i itu pernah mengatakan ibu sekalian Iza ra'aitu rajulan min, min ahli hadith فَكَأَنِّي رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمُ Jika saya bertemu dengan seseorang yang berusaha kawit dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu seakan-akan saya melihat salah satu sahabat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi ulama-ulama itu senang ketika bertemu, bersuah, duduk satu majlis dengan orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi Nya Shallallahu Alaihi Wasallam Oleh karena itu, sebuah kebahagiaan kita kembali berkumpul pada kesempatan kali ini. Hadirin yang berbahagia Allah Subhanahu Wa Taala. Tema kita pada pagi hari ini adalah mengetahui. Kakak kunci untuk sebuah hidayah. Siapa yang tidak ingin mendapat hidayah? Semua orang ingin mendapatkan hidayah petunjuk dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan hidayah itu kita akan mudah beribadah, kita akan merasakan khusuknya salat, kita akan punya konsep sami'na saminawakna. Kehidupan kita akan bahagia, libur sekalian, hubungan kita dengan suami akan harmonis, dengan anak-anak akan erat. Semuanya itu tidak lain tidak bukan adalah sebab hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nggak semua orang dapat hidayah loh. Dan banyak orang yang mencari hidayah ternyata mendapatkan hasil yang nihil dari pencariannya. Apa masalah mereka? Kerana mereka tidak tahu kunci Dari hidayah tersebut Hadirin Bang Bapak dan ibu sekalian mari kita, Marilah kita awali Kajian kita dengan Dengar surat Al-Baqarah Ayat 2 Bu Chandra tolong baca Terjemahan ayat tersebut Alif Lam Mim Dan kalau kita Bula oleh Bafi Udah lima tapi Ya, ngai an mai ya, ke, panjenengan. Biasane pompa pete sini. Ah oh, ya, dia ngarai go terangna. dapat paranya ndablur. Ini lagi rumang-rumangi. Al-Baqarah ayat 2. Heeh. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya, Allah berfirman alif Lam Mim. al-kitab wa la-raib wa Sesungguhnya Al-Quran adalah kitab suci yang gak ada teranggulan sama sekali di dalamnya Sebagai hidayah hudan Hidayah petunjuk bagi orang-orang yang Bertakwa Jadi poin pertama Yang membuka kajian kita Kita harus pakar dulu nih Bapak-Bapak Ibu sekalian Bahwa Al-Quran adalah Hidayah Setuju ya. ya enggak dengan Allah? Setuju ya? Yang enggak setuju coba angkat tangan. Oke okay, semua setuju Alhamdulillah. Ini sudah lumayan. Ketika kita sudah sepakat bahwa Al-Quran adalah hidayah. Maka kita semakin dekat dengan kata kunci dari sebuah hidayah. Nah ketika kita memahami hidayah itu Al-Quran dan Al-Quran itu hidayah. Maka berikutnya nih. Kita harus mendengar penjelasan dari Hasan Al Basri. Hasan Al Basri menyatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab-kitab suci-nya. Bu kitab suci yang Allah turunkan ada berapa? Nah, ada berapa bu? Nah, ada berapa? Ada berapa? Empat, boleh masya Allah. Apa aja Terus, ini terus, terus. Terus apa lagi? Alhamdulillah, masya Allah. Sepakat ibu ya, ibu? Ada yang tak sepakat? Eh, Hasan Al Basri mengatakan, ibu ibu yakin. Hasan Al Basri mengatakan kitab suci yang Allah turunkan ke tengah-tengah manusia ada 104 kitab suci bukan empat atau itu? 104 100nya di kemana? Yakin yakin Salah, salah semua lepas lepasnya 104 Tuh, saya gak tau sih Pak Ya kan ibu belum baca hadisnya Belum baca riwayatnya Nah dari 104 itu Intisarinya ada pada 4 kitab suci Nah itu yang tadi ibu bilang tuh Taurat, Zabur, Injil Dan Al-Quran al jadi isi dari Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran adalah inti sari dari 104 kitab suci yang lain. Kan Nabi Allah dan Rasulullah ada banyak anak bu. Nah, lalu setelah kita sampai di poin ini, ibu perlu ketahui bahwa inti sari dari empat kitab suci ada pada Al-Quran ini hari. Terus. Inti sari dari Taurat, dari Injil, dari Zabur Itu ada di dalam Al-Quran Dan inti sari dari Al-Quran tersebut Al-Quran ada berapa surat? 114 surat Inti sari ada pada surat apa? Al-Fatiha Dan inti dari Al-Fatiha adalah ayat Iyaka na'budu wa iyaka nasta'i Oleh karena itu, ketika kita sepakat bahawa Al-Quran adalah hidayah Maka kata kunci hidayah ada dalam ayat ini Iyaka na'budu wa iyaka nasta'i Jadi semua kitab suci Dari zaman Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Itu iya tanah bulu Wa iya tanah setahun Barang siapa Yang bisa meresapinya Merenungkan maknanya Maka ia akan mendapatkan hidayah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ayat inilah yang akan menemani kita sampai menjelang zuhur nanti Kata kunci hidayah ada dalam hiya, tidak berdua iya, tidak berdua sekali Apa sih maknanya? Kalau cuma sekedar baca mah gampang bro Jangan kan sekali dua kali Minimal setiap hari kita baca 17 kali ah. Tapi berapa banyak dari orang-orang yang membacanya. Yang mendapatkan hidayah. Ya enggak? Setiap hari kita baca minimal 17 kali. Karena kalau ayat ini tidak kita baca. Maka salah wajib kita sah apa tidak? Enggak sah. Ibu jadi makmum di sebuah masjid Ibamnya baca Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Raklanirrahim Malikiyabuniddin Ibdinas siratul mustatim Siratul madina an'amka alayhim Wailil marbuli alayhim Waladhumulim Ibu jangan senang duduk Itu rakat ibu tidak Kenapa demikian? Karena tidak baca ini kan aku gua ya Allah ya, sekali. Ibu mau ulang lagi tuh rokan begitu imamnya salam bangkit lagi. Karena salat ibu enggak sah. Ayat ini harus dibaca. Namun pertanyaannya bukan hanya membaca, Bu. Tapi siapkan mental gue. Karena betapa banyak orang yang salat enggak ada berharganya. Intinya masih asik ngomongin orang masih ngebentak suami, ya. solat mak kencang gitulah. Tapi judas sama suami itu adalah kan hidayah. Bagaimana agar semua hidup kita berada di bawah naungan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala? Caranya dengan meremuni ihat yang bulbo, wajah yang setai. Apa arti iyaka na'budu wa iyaka nasta'in? Hanya kepada engkau Kami beribadah Dan hanya kepada engkau Kami meminta Pertolongan Simple? Enggak bu. Ibu tahu enggak Al-Imam Ibn Al-Qaim Membedah Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in dalam berapa halaman? Nah, anda tidak pernah baca dulu? Al-Imam Imam Al-Qayyim Membeda Iyaka Na'budu Wa Iyaka Na'sta'in Mencapai Tiga jilid buku Yang diberikan judul Madari Yustadikin itu tiga jilid Hanya membedah Ia dan Abu Dua hmm. Jadi kalau kita ngaji Dari jam 10 sampai menjelang gur Rasanya gak ya, cukup Ayat ini sangat luas Sampai menghabiskan Tiga jilid buku Oleh karena itu, pada pagi hari ini Kita hanya mengkaji inti sari Dari ayat ini saja Kita mulai Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Hanya kepada engkau kami beribadah Bu, arti ibadah itu apa sih? Bu, Bu arti ibadah Dan ini kata kunci hidayah Apa arti ibadah? Hmm? Siapa yang baru pertama kali dengar kata ini Coba-kata Enggak, mendosorin Terus arti ibadah Nak, kamu harus ibadah nak Mak, nah, ibadah itu apa sih? Nah, kira-kira jawaban kita ke anak kita apa itu? Ibadah itu apa sih? Nah, apa makna dasar dari ibadah? Hmm. Oh. Kan. Apa makna dasar dari ibadah? Ibu nggak tahu ini, mohon maaf ibu nggak akan dapat hidayah. Tuh, saya nggak nakut-nakuti loh, cuma ancaman aja Dan benar tuh, ibu harus tahu makna dasar dari ibadah. Ini kata kunci mendapatkan hidayah. Apa? Satu kata tuh. Kita mahu seribat-ribat, saya butuh satu kata aja, ya. ya? Apa? Apa? Apa? Ya, Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? salah Bukan-bukan, bukan itu Satu kata Ibadah itu Hina Ya, ibadah itu hina al-zul Itu ibadah. Iman itu hina. Kita perlu banyak-banyak satu kata puli hina. Makanya orang Arab, Bu, kalau melihat tol dalam kota gitu ya. Lihat tol Jagorawi, lihat tol Jor apa bahasa Arabnya jalan tol? Mereka nggak mau ngomong. Kayaknya banyak yang keturunan Arab di sini. Ya, coba. Yang keturunan Arab coba angkat tangan. Aku. Terus apa arti jalan tol dalam bahasa Arab? Hah? Apa arti bahasa Arab dalam eh bahasa Arab dalam jalan tol? Jalan tol dalam bahasa Arab. Abtarikul muabd Jalan tol dalam bahasa Arab atau ad, di antara, Ada beberapa istilah Tapi diantaranya Al-Tarihkul Mu'abbad Jalan yang diibadahi Kenapa jalan tersebut dinamakan jalan yang diibadahi? Karena arti ibadah itu hina Kenapa jalan itu hina? Karena jalan setelah diratakan Lalu di beton Lalu di aspal Maka jalan itu bisa dilewati oleh seluruh pengguna jalan Bisa diinjek-injek oleh setiap orang Benda atau pihak yang diinjek-injek oleh setiap orang Itu mulia atau hina? Hina Sem Semua jenis kendaraan bisa melindas jalan tersebut Itu kan hina semuanya, mau dari bemo, bajai, beca kalau boleh lewat ya, sampai tronton, itu bisa lewat jalan tak. berbeda kalau ibu ingin mendaki Everest gak bisa semua orang, orang ibu beli Ferrari harganya 8 miliar berangkat ke Everest bisa? gak bisa, makanya jalan itu mulia, karena hanya orang-orang dengan kemampuan tertentu yang bisa menginjak jalan menuju ada pun jalan tol ibu i, ibu buat lomba bayi merangkak di jalan di di jalan di tol selama ibu tutup jalan tersebut bisa Bu Jadi bayi aja bisa lewat jalan maka jalan itu hina Nah hina bahasa Arabnya apa ibadah maka dinamakan athariful muabbad jalan yang diibadahi artinya jalan yang dihinakan yang awalnya dia mulia nih jalan ini rawamong kenapa dinamakan rawamong Karena dulu kan rawa bu, nggak setiap orang bisa lewat situ. Jadi secara jalan dia mulia. Eh nggak ada, nggak setiap orang bisa lewat gua nih kata Romangun. Tapi begitu sudah dibabas, sudah dibeton, sudah diaspal, semua bisa lewat Romangun. Bisa dipahami juga sekarang. Jadi arti ibadah artinya adalah hina. Dan ini kunci ibadah, kunci maaf. Ini kunci hidayah, kunci taufik. Ibu harus menghinakan diri dan merasa diri ibu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Al-Qawi, di hadapan Al-Matin, di hadapan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ibu harus merasa diri hina, ibu harus merasa diri rendah, ibu harus merasa diri miskin, ibu harus merasa diri kerdil dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sampai titik seperti itu, mohon maaf tidak akan dapat hidayah. Kenapa demikian? Karena kita tidak akan sholat, kita tidak akan puasa, kita tidak akan berzikir, kita tidak akan bangun malam, kita tidak akan mena menahan lapar dan dahaga, kita tidak akan berpanas-panas ria di Arafah, di Nina. Lalu kita tidur tanpa fasilitas di Musdalifah. kecuali kita merasa diri hina. Bu, camkan baik-baik. Ketika seseorang merasa besar, maukah jadi suruh-suruh oleh pihak lain? Ibu punya asisten rumah tangga di rumah Punya pembantu Kalau besok pembantu Ibu bilang kepada Ibu e, Bu, tolong buatkan saya telur ceplok dua Kira-kira Ibu buatkan enggak? Enggak, kenapa Ibu enggak buatkan? Karena Ibu merasa diri besar di hadapan dia Maka Ibu enggak mau disuruh sama dia Ibu enggak mau diperintah sama dia Bu, mbak yang gaji bagus kenapa? Nanti sore pembantu Ibu bilang Uh, Bu, saya lagi pegel ibu tolong gantikan tugas saya bersihin kamar mandi kira-kira ibu mau bersihkan kamar mandi ya? walaupun ibu mungkin dan niat bantu dia ibu tahu dia lagi pegel-pegel kemarin dia sakit, tapi ketika dia suruh ibu seperti itu, kira-kira ibu bersihkan kamar mandi apa gak apa-apa karena ibu merasa jadi besar dan itu wajar dalam konteks ini begitu oh, sudah hadirin yang dirakuin oleh ya Allah ketika kita merasa besar di hadapan Allah merasa diri kaya di hadapan Allah, merasa diri bisa berdiri dengan kedua kaki kita di hadapan Allah Jangan berharap kita mau diangkat dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mau. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang bernama Firaun Ketika dia jaya Ketika dia berkuasa Ketika dia menjadi raja Ketika dia siap didukung oleh bala tentaranya Apa yang dia katakan? Dan aku Tuhan kalian yang paling tinggi Namun ketika dia tenggelam di laut merah Ketika dia melihat tentaranya tidak bisa membantu dia Ketika dia melihat bahwa kekuatannya berada di titik nadir pada saat itu. Apa yang dia ucapkan? Buka surat Yunus ayat 90. Perjanjianus, <tik> perjanjianus. Dan kami mengolah kita, bangga Saveau saya dulu mereka pergi hibu ini orang yang hatinya, dan dengan badan berasalaninya kena dan maka ia diaful UK sering pagar hingga mereka baik Five hours have been so Katakan Надera Saya percaya bahwa Allah나�aty ride surang, minta entra ÓmanIF juga kepada kakir dan saya termasuk orang-orang yang pelos ursul,ух Sama Ya, demi bosamu. Oh. Ketika dia tenggelam, ketika dia terombang ambing oleh arus di dalam laut, ketika dia merasa lemah, ketika dia merasa hina, dia tidak bisa melawan arus tersebut. Ketika dia masa kecil di tengah-tengah samudra, tapi dia katakan, wah anak minang Aku beriman kepada Allah Dan aku Termasuk umat Islam Seorang Muslim Kenapa dia mau Menjilat dudaknya kembali Beberapa waktu yang lalu Dia masih memperkenalkan diri menjadi Tuhan Tuhan, Tuhan, dan Tuhan tapi sekarang berubah. Apa membuat terjadi perubahan tersebut? Karena dia merasa kecil. Karena dia merasa hina, Karena dia merasa diri bodoh. Itu kunci hidayah. Tapi ketika dia meresapi makna ini, di saat sakratul maut, apakah kata Allah Allah? Ah, baru sekarang oh, guluk mana aja anda sadar di wakti setelah kesempatan anda berakhir tidak ada tobat buat anda kalau ibu ingin mendapatkan hidayah ibu harus bisa meresapi kata kunci ini hina, rendah dan inilah alasan ibu-ibu Kenapa orang banyak kembali kepada Allah Ketika dia sakit Ketika diponis kanker seri 4 Karena pada saat itu keampuhannya Kesombongannya, kesehatannya Kepintarannya, kekuatannya Jatuh sejatuh-jatuhnya Dan dia merasa kecil Dia merasa diri rendah Dia merasa diri tidak berdaya Melawan penyakit yang merugoti tubuhnya Lalu pada saat itu dia bangun jam 2 malam Dan dia naris kepada Allah subhanahu wa taala. Itu betul ya? Semua intinya ke sana. Inti hidayah adalah ketika kita merasa diri hina di hadapan Allah. Merasa diri kecil di hadapan Allah. Merasa diri enggak bisa apa-apa di hadapan Allah. Itu inti hidayah. Itu yang akan membuat kita nurut karena kita tidak akan nurut kecuali kita merasa kecil. Itu udah konsep enggak bisa dibantah sudah. Maka jalankan baik-baik. Ketika kita enggak mau diakur, uh. maka pada saat itu kita merasa besar di hadapan Allah, walaupun lisan kita berkata sebaliknya. Uh. Baik dalam masalah ibadah, masalah akhlak atau masalah penampilan, ketika kita melihat ada wanita yang penampilannya mengumbar aurat, mohon maaf, dia sedang menyombongkan diri di hadapan Allah, Dia masalah lebih besar. Dia merasa diri lebih tahu apa yang terbaik untuk dirinya di hadapan daripada Allah. Dia dia merasa lebih tahu mana yang paling cocok untuk dirinya dibanding Allah. Ini lebih ini lebih ini lebih gue banget nih gitu. Emangnya Allah enggak ngerti Anda? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful yang Qana'ati Anda lebih tahu tentang Anda. adirinya dirahmati oleh Allah. Ketika seseorang tidak mau sholat, ketika nggak mau datang ke pengajian, ketika nggak mau belajar, bukankah anda baru saja mengatakan anda merasa diri pintar? Buktinya anda nggak mau belajar, nggak mau mengkaji Al-Quran dan hadis itu kan merasa diri pintar, suka apa nggak suka? Karena yang memberikan alat belajar itu Allah, talabul ilmi, fardhu ala muslim, menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Karena anda mengatakan tidak, artinya anda merasa diri lebih besar daripada Allah, lebih kuat untuk menahan siksa Allah pada hari kiamat Allah. atau nggak suka? Ini inti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu di dalam ayat Al Qur'an dan hadits Nabi, semua Ayat-ayat dan hadis terus mengarah kepada makna ini. Bahkan ingat ucapan Hasan Al Basri bukan hanya Al Quran, Taurat, Injil, Zabur dan 104 kitab itu salah satu tujuannya untuk menyadarkan kita bahwa kita ini hina di hadapan Allah, kecil di hadapan Allah, rendah di hadapan Allah. Intinya ke sana kan dengan memiliki sifat ini kita akan patuh, kita akan tunduk, kita akan mau disuruh kanan kanan, kiri kiri. Makanya dalam Al-Qur'an Allah ingatkan dari mana kita berasal mimman yumna, dari mani yang hina. Anak tahu diri dong. Anak tuh hanya dari mani yang pemiliknya saja mohon maaf agak jijik dengan tahiran tersebut. Itu pemiliknya. Makanya enggak ada yang disimpan, enggak ada yang dipajang, habis luarkan dibersihkan. Anda bukan siapa-siapa. Allah juga mengatakan antumul fuqara ila Anda tuh miskin dihadapan Allah. apa enggak punya Lalu kita disuruh perbanyak membaca inna wa inna ilaihi rajiun ketika tertimpa musibah. Itu kan berarti kita nothing Kita gak punya apa-apa Innalillah sesungguhnya kita ini Milik Allah Dan kita akan kembali kepada Allah Makanya nama yang Allah berikan kepada kita Muslim, muslimah Arti muslim dan muslimah itu apa sih? Hah? Apa arti muslim dan muslimah? Menyerah Ketika ibu ditanya sama teman ibu Agama lo apa sih? jawabannya apa agama-makam itu apa sih saya muslimah arti muslimah apa muslimah itu kata benda subjek dari kata islam artinya wanita yang menyerah wanita yang menyerah menyerah kepada siapa kepada takdir Allah kepada aturan Allah kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala saya ingin bertanya Kapan seseorang menyerah? Apakah ketika dia punya power? Ibu pernah nampar kelemparan enggak? Kapan tentara itu menyerah? Kapan tentara itu mengangkat bendera putih seperti ini? Ketika dia telah tertutup, ketika senjatanya sudah habis, ketika jumlahnya sudah tidak relevan untuk melawan, intinya ketika dia merasa diri lemah maka pada saat itu dia letakkan senjatanya dan dia angkat bendera putih dan tandanya dia menyerah begitu juga nama kita nama saya, nama ibu-ibu, nama bapak-bapak adalah muslim dan muslimah artinya seorang laki-laki yang menyerah dan seorang wanita yang menyerah dan kita gak akan bisa menyerah kalau kita merasa diri besar Kita nggak akan menyerah selama kita merasa diri pintar, lebih tahu yang paling matching buat kita. Akhirnya kan suka-suka. Udah dibilang nggak boleh pakai model yang begini. Eh, ini apa matching, Pak ustaz Ini eye catching. Anak, kamu nggak ngerti apa eye catching itu? Allah, kamu paling ngerti. Tapi karena kita merasa diri pintar, akhirnya sok tahu. Akhirnya kita bukan pakai pakemnya Allah Kita pakai selera kita Seakan-akan kita mengatakan selera gue lebih baik daripada selera Allah Selera aku ini lebih baik daripada selera rohbul alamin Warna ini udah gak cocok lagi Ketika kita menunaikan wudhu sholat kita mengatakan schedule yang aku buat itu sudah yang terbaik maka nggak bisa di cut dengan 10 menit sholat duhur 10 menit sholat asar atau 10 menit sholat maghrib nggak bisa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentar akan menyerah ketika dia merasa diri lemah. Begitu juga dengan manusia selama manusia merasa jadi kuat dia tidak akan menghamba kepada Allah selain berstatus sebagai seorang muslim dan muslimah nama kita yang lain adalah abdun, arti abdun apa sih bu? hamba lagi-lagi sebuah gelar yang hina hamba itu lebih rendah daripada pembantu kalau pembantu masih dapat gaji hamba gak digaji karena dia milik majikannya itu hamba maka kalau majikannya meninggal hamba itu diwarisi dalam Islam. Nah, kita statusnya hamba kenapa? Karena lagi-lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun kita ini milik Allah. Harta kita bukan harta kita tapi itu titipan dari Allah. Makanya Allah berfirman dalam ayat yang ibu-ibu dan bapak-bapak sudah menghafalnya tsummar tusaluna yawma idin aninnabi. Ana kan ditanya Akan diaudit? Tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Karena itu bukan punya kalian. Itu punya Allah yang Allah titipkan. Bisa gak digunakan dengan baik? Inti dari hidayah adalah merasa hina. Merasa diri rendah. Maka apalagi yang sudah belajar agama. Mempelajari sunnah Nabi SAW. Semakin mengaji. Semakin merasa diri rendah merasa diri nggak punya apa-apa merasa diri bodoh makanya konsep para ulama terdahulu kullamazda da ilman arafabiyanau jahil para penuntut ilmu itu karakternya setiap ilmunya bertambah semakin sadar bahwa betapa bodohnya dia itu para penuntut ilmu seperti itu Karena ketika orang bodoh, dia akan mendengar, dia akan mau dituntun. Ketika ibu-ibu ada masalah, atau ketika ibu menemani seorang pasien ke seorang dokter, lalu dokter itu mengatakan, mohon maaf bu, usus ibu harus dipotong sobat ibu tanda tangan surat pernyataan ini dia tanda tangan kenapa ibu tersebut mau menandatangani tangan dan nurut aja ketika itu dokter mau potong ususnya jawabannya apa karena dia merasa bodoh dan nah, dokter itu lebih paham daripada dia dan dia meyakini dokter itu melakukan tindakan tersebut untuk kebaikannya, masa kita bisa yakin sama dokter, gak bisa yakin sama Allah Kata pak dokter, bu, kaki ibu harus amputasi, coba ibu tanda tangan pernyataan ini, gitu, tanda tangan, kenapa kok mali ya, kok nurut ya, itu dipotong kaki loh. Kenapa kalau manusia bilang potong kaki kita nurut, Allah kasih perintah nggak nurut, padahal nggak ada perintah Allah potong kaki. Nggak ada. Mungkin cuma suruh terus sholat yang durasinya nggak sampai 2 jam per hari, suruh sisihkan uang yang hanya 2,5 persen, hanya Disuruh hanya senyum sama suami Melayani suami Itu susahnya minta ampun Tapi kalau manusia potong, potong Amputasi, amputasi Tutup dubur Dubur ditutup Tuhan Allah Melalui anda mengaku hamba Allah Lagi-lagi Apa sih yang membuat orang nurut Karena dia merasa bodoh jadi kita sepakat ketika kita melihat ada seorang Muslim atau Muslimah membantah perintah Allah, nggak mau nurut sana ajaran Allah, meneaf dia sedang memamerkan kesombongannya di hadapan Rasulullah SAW. Dia merasa diri besar, dia merasa diri cerdas, dia merasa diri pintar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. tapi tidak mudah merasa diri bodoh tidak mudah merasa diri rendah dan tidak mudah merasa diri hina. apa penyebabnya penyebabnya karena kita berhadapan dengan dunia itu masalahnya dan dunia punya Kekuatan yang bisa membuat kita kehilangan akal sehat. Kehilangan nalar. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, ayat 185. Di akhir-akhir ayat tersebut, siapa bisa baca? Piat-piat yang berjina akan berada di Dan sesungguhnya pada hari kiamat saja akan dibebankan mahalam. Barang siapa dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh dia telah meruntuh. Kesudahan di neraka itu bukanlah hanya kesenangan yang sementara Ya, terima kasih Bu. Allah berfirman wa ma al hayatud dunya illa maf'al tur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang mampu menipu kita. Perhiasan yang mampu menipu kita, yang memperdaya kita, yang menghilangkan akal sehat kita. Yang membuat kita lupa bahwa kita tuh hina. Kita itu rendah. Kita itu hamba. Kita itu gak punya apa-apa. Harta kita milik Allah. Dunia punya kemampuan untuk membuat kita melupakan hal itu semua. Itu ngerinya di sana, Ruta. Dan beratnya di situ, khususnya ketika kita diberikan harta oleh Allah, hidup berkecukupan oleh Allah Subhanahu Wataala, hidup dengan fasilitas, hidup dengan status sosial yang baik itu tambah susah lagi. Secara teori mungkin ngularkan inna wa inna ilaihi rajiun. Semua ini milik Allah. Tapi jika setiap hari yang kita lihat adalah perhiasan, yang kita lihat adalah harta, yang kita lihat adalah jabatan, yang kita lihat adalah fasilitas. Maka kita akan melupakan hakikat -hak tersebut. Saya berikan analogi sederhana. Apabila ada seorang anak perempuan yang cantik dan lucu banget. Usia tiga atau empat tahun. Dia hidup di keluarga yang aneh. Ayahnya, ibunya, kakeknya, dan neneknya setiap hari mengatakan. Kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek. Kamu jelek. Setiap hari bertahun-tahun. Ketika dia sudah berusia 20 tahun, dia tumbuh menjadi seorang gadis. Yang percaya diri atau yang minda? Nah. Merasa cantik atau merasa jelek? Merasa jelek. Padahal bisa diri kecantikannya luar biasa. Sama Miss Indonesia mungkin 11-12 tahun. Tapi kalau wanita seperti ini jalan di kampung Ambon misalnya, lalu digangguin sama tukang rokok, dia bisa terharu loh. Ya eh, ternyata gue laku juga ya. Padahal gimana? Enggak laku, orang keren banget, ya, cewek, kan begitu. Tapi kenapa dia enggak merasa diri cantik? Karena dari kecil yang dia dengar, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek. Yang dia lihat adalah celahan lingkungannya maka ketika informasi yang dia tangkap setiap hari selalu jelek selalu jelek selalu jelek maka dia bisa melupakan kenyataan yang mungkin dengan mudah dia ketahui kalau dia bercermin kalau dia bercermin itu kita akan lihat paras yang begitu cantik hadirin tetapi Karena dicekokin kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek Maka dia berpikir dirinya jelek Nah begitu juga Ketika kita hidup di dunia Kita didoktrin Semua barang-barang kita itu milik kita Maka sangat sulit untuk membuang perasaan itu Dan meyakini bahwa semua ini milik Allah SWT Maka Waktu kecil misalnya, kita dapat tas sekolah baru. Kira-kira saat tas diberikan kepada kita, yang disampaikan ke kita apa? Hah? Gini deh, sekarang ibu-ibu ngasih tas ke anak masing-masing. Kira-kira bahasanya apa? Hah? Nah, ini tas hadiah buat kamu karena kamu lu naik kelas, kan gitu ya. Jarang ada yang mengatakan, nah ini tas milik Allah yang Allah titipkan ke kamu. Pak Ustaz kelamaan. Ya begitu, Pak Ustaz. Kelamaan. Akhirnya di, di, yang masuk ke alam bawah sadar anak apa? Oh ini punya aku. Makanya kan kalau adiknya minjem dia marah. Karena kita tidak jari itu milik dia. Coba kalau kita hadir itu titipan Allah, itu akan mudah dia berbagi karena bukan punya aku kok. Dikasih boneka punyamu, dikasih mobil-mobilan punyamu, dikasih baju baru punyamu lagi. Terus deh dia. Nanti kalau 17 tahun dia beli motor. di BPKB motor nama pemilik siapa? dia ada BP, BPKB motornya? nama pemilik Allah nah, itu kan tanpa sadar doktrin lagi ke kita oh ini motor punya saya makanya ketika hilang galau kenapa tukang parkir gak pernah galau ketika ada kehilangan di tempat parkirnya? Kenapa? walaupun Lamborghini yang hilang, dia tenang-tenang aja. Karena bukan punya dia. Nah. Terus nanti di usia 30 tahun beli rumah. Di surat-surat rumah, nama pemiliknya siapa? Dia lah di nama pemiliknya. Nah, Buat perusahaan Dia lagi nama pemiliknya Oh biasa Jangan bingung kalau kita susah menerima kenyataan bahawa kita miskin Inilah susahnya Islam mengajarkan kita untuk mendustakan apa yang kita lihat dan kita dengar Sedangkan logika berpikir yang selama ini diajarkan, kita akan mengatakan aku enggak akan percaya sampai aku melihat langsung dengan mata kepalaku. Kan biasanya kita gitu ya. Aku enggak percaya sampai aku lihat. Aku enggak percaya sampai aku lihat. Sedangkan konsep Allah Alif Lam Mim Dzaalikaal Kitaabul Raiba fii Kudalil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib, wa yuqiimuunash shalaati wa mimma razaqnaahu yunfiqun di dalam Al-Quran, bapak-bapak dan ibu sekalian, Allah banyak sekali menjelaskan tentang kriteria karakter orang-orang yang bertakwa. Namun, yang perlu kita catat baik-baik, kriteria yang pertama ada dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Itu kriteria pertama. Dan ternyata kriteria pertama Bukan infak, bukan sedekah Bukan haji, bukan umroh Bukan puasa, Bukan berbakti kepada orang tua Mari kita dengar Terjemahan Al-Baqarah ayat 3 Bicara Itu mereka yang berdua Kepala yang berdua Yang berdua Dan yang Ya. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman terhadap hal-hal yang ghaib. Hal yang ghaib itu apa sih? Hal yang ghaib itu bukan dunia dukun dan klinik loh, Bu. Hal yang ghaib ini hal-hal yang abstrak. Yang tidak terlihat itu hal-hal yang malaik, yaitu janji-janji Allah, firman-firman Allah, atau janji-janji Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah berbicara tentang surga, ketika Allah berbicara tentang neraka, ketika Allah menjelaskan tentang hakikat kita sebenarnya, kita harus lebih percaya dengan itu daripada apa yang kita lihat. Ini susahnya. Ini tantangannya, kita harus mendustakan apa yang kita lihat dan lebih percaya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat saldo rekening kita 9 digit, ketika kita melihat bahwa investasi properti kita ada di setiap wilayah Jakarta. Jakarta Utara punya apartemen. Timur punya apartemen. Selatan punya apartemen. Pusat punya apartemen. Lalu kita baca firman Allah bahwa wal milik Allah lah seluruh yang ada di langit dan di bumi. Maka kita harus dipercaya firman itu daripada apa yang kita rasakan dan apa yang kita lihat. Oh itu berat. Itu gak mudah. Lalu kita baca innallahi wa inna ilaihi rajiun. Bah semua ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kita harus lebih percaya dengan firman itu daripada apa yang kita miliki di depan mata kita. Itu kan susah banget. Makanya kan salah satu argumentasi yang uh, wanita yang tidak mau pakai jilbab apa badan-badan gue kok tertan lupa bahwa ini bukan punya dia, ini punya Allah. Anda nggak punya apa-apa, Anda lemah, Anda kerdil, Anda kosong. Semuanya milik Allah, semuanya milik Allah, dan semuanya harus diserahkan kepada Allah. Itu ibadat. Hina saat kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Karena karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wataala. Ini yang perlu kita cakap, kan jangan tertipu dengan dunia. Jangan tertipu dengan dunia. Kan begitu juga, ketika dinasehatin, jangan belanja terlalu terlalu jor-joran, belilah seperlunya, hati-hati jangan sampai mubadhir. Dan alasannya apa? Duit-duit gue, lu kesirik banget. tuh Duit-duit gue, jadi merasa diri punya uang, ini jadi masalah. Ini sumber petaka hadirin. Kita gak punya apa-apa. Tugas kita nurut. Dan untuk nurut, kita harus merasa diri hina. Dan itu yang susah sekali diterima oleh manusia. Karena kesombongannya. Karena keangkuhannya. Tapi itu tidak berlaku bagi orang-orang yang beriman. Makanya ibu-ibu sekalian yang perlu ibu ketahui. Semua ibadah itu mengarah ke makna ini. Semua ibadah. Dan ibadah yang mengandung pesan kehinaan terbesar menjadi ibadah terbaik di dalam Islam. Kita ambil contoh rukun Islam yang kelima. Apa Rukun Islam yang kelima? Aku Loh kok bingung? Aku masuk Islam bulan apa? <SILENCIO> kok bingung Rukun Islam kelima? Hah? Haji Haji masuk ke dalam lima besar ibadah Kalau bahasa kita ini top five nya ibadah Lima besar Di nomor urut kelima Kenapa bisa Menjadi ibadah yang Didaulat sebagai ibadah-ibadah Yang sangat prestisius Karena haji Membuat kita hina Di hadapan Allah Membuat kita rendah Di hadapan Allah Coba kita lihat Ketika kita haji Pakaian haji Hanya dua piece kain putih Yang tidak Berjahit dan membentuk tubuh Jas gak boleh dibawa Batik gak boleh dibawa Dasi Apalagi gak boleh dibawa Bukankah itu pakaian penghinaan? Pakaiannya Ketika bapak-bapak diundang RI1, pakai pakaian begitu, kira-kira tuan RI1 tersinggung enggak? Tersinggung, karena itu pengginaan kenapa pakainya begitu? Tuhan pakai dua kain doang enggak pakai underwear pula itu kan gina banget tapi justru pesan itu yang ingin Allah ambil yang Allah ingin sampaikan kepada kita Mabid di Mabiddimusdalifah Bu, saya ingin tanya, emangnya Saudi gak bisa buat Rich Carlton di Musdalifah buat Hilton di Musdalifah buat uh, apa namanya, JW Marriott di Musdalifah, buat Harisan di Ma Musdalifah, bisa tapi kenapa kita disuruh tidur beratapkan bintang-bintang yang ada di langit gak ada asal tidak ada switrum dan seterusnya, karena Pesan yang ingin disampaikan itu Anda tuh hina loh. Sampai walaupun Anda bisa sewa pulau di luar sana, Anda harus tidur ngemper di sini. Di Mina. Kenapa seadanya demikian? WC-nya gak enak. Saya kan nyaman dengan WC Mina. Coba angkat anak. Gak ada. Nah. Gak ada enak. Kenapa dibuat seperti itu? Lalu Arafah. Tarjaan panas, nggak ada penginapan yang nyaman, lalu nggak boleh pakai parfum, memang dikomisikan untuk bau, lengket, nggak nyaman, capek, letih, lelah. Oh. Pesannya adalah kehinaan hinaan di hidup sekalian, makanya cemkan baik-baik, cemkan baik-baik. Setiap ibadat, setiap jemaah haji yang haji full fasilitas sehingga dia tidak mabit di mina, dia mabit di Zanzibar Tower. Lalu semua fasilitas, mohon maaf dia tidak akan dapat makna dari hikmah ibadah haji dan tidak ada perubahan di dalam hidupnya setelah ibadah haji, karena pesannya tidak dapat. Pesan haji itu memang gak ada fasilitas Lalu dia mau balik itu Gak mungkin Kalau mau fasilitas Perginya bukan ke Mina Perginya ke Dubai Ke Abu Dhabi Ke Maskat Ke Guha Ke Australia Ke Sydney Ke Singapura Itu mau fasilitas Kalau ke Mina Anda mau menghinakan diri di hadapan Allah Kalau Anda tidur di Hukum Bintang 5 Ketika hari-hari tersebut kalau setelah hari tersebut gak ada masalah sama sekali, tapi di hari-hari tersebut itu hari kehinaan hari kecapean, hari pegel-pegel hari dekil ha hari kucel hari-hari kumal maka barang siapa yang ingin membalik itu semua dia tidak akan mendapatkan makna dan haji yang mabur bukan itu makanya coba ibu lihat, kalau itu punya teman haji full fasilitas cuman di, apa cuma mampir di Mina sepuluh setengah jam lalu balik lagi ke hotel di Mekah lalu nggak mau di Musdalifah A aku lebih milih tidur di bus deh di Musdalifah karena ada AC-nya justru sebaliknya inti dari ibadah ibadah Haji itu non AC kecuali di Mina dan AC Mina pun juga nggak enak makanya kan di hadis tentang Arofah Hadis kan Arafah, yang Allah banggakan apa? Yang Allah banggakan adalah hamba-hambaku yang kumal-kumal. Yang kucel-kucel, Dan itu hadis sahib. Yang dibanggakan Allah adalah yang kumal-kumal, yang kucel-kucel, yang hina-hina. Yang datang dari jauh dengan penampilan demikian. Untuk Allah SWT. Makanya ketika ada jamaah sampai di Arafah. Lalu Arafah diset seperti garden party. Ngeteh bareng ada wifi nya semua, biar online, mohon maaf dia tidak akan dapat Arafah itu bukan Arafah itu bukan Arafah dan anda tidak paham hakikat dari ibadah itu apa makanya haji masuk ke lima besar karena di situlah inti dari ibadah sehebat -se -se apapun anda, anda harus hina ketika tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 mau anda punya 100 perusahaan mau anda punya hotel nggak bisa Anda harus ngampar di Mina atau di Musdalifah Anda harus tidur seadanya di Mina baru Anda bisa merasakan karena teori nggak berlaku Anda harus rasakan pegel-pegelnya capeknya jalan-jalannya itu baru ibadah haji itu ranking kelimanya ranking keduanya apa sih sholat Kenapa sholat menjadi ibadah terbaik setelah dua kalimat syahadat? Karena dalam sholat, nilai kehinaan itu benar-benar terasa. Kita mulai dengan Allahu Akbar. Arti Allahu Akbar itu apa sih? Allah itu maha besar. Berarti kita kecil. Kita hina. Semuanya kita hina. Tubuh kita hina. Selera kita hina. Ilmu kita hina. Maka jangan sok tahu sama Allah. Jangan lebih mementingkan selera kita dari, daripada serawa Allah. Pengaturan waktu kita hina, maka ketika Allah mengatur kapan sholat, ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep Allahu Akbar. Lalu dalam sholat kita sujud kepada Allah, sujud. Itu adalah simbol kehinaan. Simbol kehinaan atau simbol Uh, gerakan yang paling hina itu sujud Kenapa? Karena ketika kita sujud Kita meletakkan anggota tubuh Yang paling kita hormati sejajar dengan permukaan tanah Kepala ibu. Kepala adalah simbol kehormatan kita Kalau ada orang yang Nyenggol pundak ibu Disenggol begini Kira-kira itu masih bisa sabar gak? Sabar Ingat kajian hari Senin yang sabar tapi kalau kepala ibu udah digituin, ibu masih bisa sama? Ibu sabar, sabar di penanjian ini penghinaan kan begitu ya? Karena ini simbol simbol pernatan itu kepala ketika kepala kita sejajarkan, wow itu benar-benar penghinaan dan Allah suka itu dan Allah kasih kita janji dan motivasi agar kita berlama-lama dalam melakukan sujud. Nabi mengatakan, "Akramu mayakunul, akhlimin robihi wa muasajit, faakfirud du'a." Posisi terbaik, terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Maka perbanyak doa. Ketika ibu memperbanyak doa, sujud ibu durasinya semakin pendek atau semakin panjang, semakin banyak. Karena orang senang melihat ibu seperti itu. Karena itu simbol kehinaan, simbol kerendahan, simbol kekerdilan. itu banyak orang yang bisa merasakan hal tersebut. Ini ini rahmatilah Bapak-bapak yang dirahmati ini adalah konsep yang disampaikan seluruh kitab-kitab suci. Gimana diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Maka kita akan nurut. Kita enggak akan bantah. Bukan kalau ada rapat, kalau ada rapat nih Lalu teman-teman kita kasih uh, pandangan. Setelah itu pas kita lihat pandangan, kita dengarkan pandangan itu semua. Lalu kita angkat tangan dan kita bantah pandangan itu. Itu artinya apa? Artinya kita nggak puas dengan pandangan itu pertama. Yang kedua bagi kita pandangannya tidak rela uh, uh, kurang uh, kurang bagus dan kita punya yang lebih bagus dari dia. Tanpa sadar kita merasa diri lebih pintar daripada dia. Dalam beberapa konteks gak ada masalah. Kalau memang benar-benar ilmiah. Tapi yang jadi masalah ketika kita bantah firman Allah. Kita bantah hadis Nabi SAW. Suka apa tidak suka. Serama apapun kita dihadapan tetangga. Di hadapan teman, Kita baru saja merasa diri lebih pintar di hadapan Allah. Oleh karena itu. Ketika kita merasa diri rendah, hasilnya yang pertama adalah nurut. Makanya ibadah secara istilah artinya menjalankan perintah dan larangan. Kenapa demikian? Karena kalau kita bisa memahami makna dasar dari ibadah, hina itu, maka berikutnya kita akan nurut, nurut itu menjalankan perintah dan larangan. Inilah alasannya mengapa Al Imam Mujahid saat menjelaskan makna surat Al Dariyat ayat 56, wa malakul jinna wal insa illa ya buddun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah. Kata Imam Mujahid. Arti ibadah secara syariat Menjalankan perintah Dan menjauhi harga Kok beda? Tidak beda Tetapi ini konsekuensi Saat kita merasa hina Saat kita merasa rendah Saat kita merasa kerdil Maka konsekuensi yang pertama Buah yang pertama Kita akan nurut Disuruh sholat? Sholat Disuruh break? Break Disuruh tidak makan? Tidak makan karena kita merasa kecil, disuruh infak infak, disuruh tutup aurat tutup aurat, suruh buka aurat depan suami buka aurat dan pada jubah kan begitu e, seterusnya. Itu konsekuensi yang pertama, kita akan nurut. Konsekuensi yang kedua. Kalau kita hina kepada Allah Kalau kita benar-benar rasa rendah di hadapan Allah Maka konsekuensi dan buah yang kedua Kita akan ketergantungan dengan Allah Kita akan apa? Dan inilah inti dari Waiya kanas ta'in Hanya kepada engkau kami meminta pertolongan Kenapa kita hanya meminta pertolongan kepada Allah? Karena kita ketergantungan Kapan kita ketergantungan? Saat kita merasa diri hina Saat kita merasa lemah Saat kita merasa kecil Saat kita tidak merasa tidak bisa berdiri dengan kedua kaki kita yang rapuh, di saat itulah kita akan ketergantungan dengan pihak lain dan pihak tersebut adalah al-Qawi yang maha kuat, al-Matin yang maha kokoh, al-Jabbar yang maha perkasa. Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu merasa ketergantungan. Tanya kepada diri kita sudah seperti apa kita ketergantungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Seperti apa kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita? Semakin kita ketergantungan maka kita semakin mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau anak ibu sudah ketergantungan dengan ibu, apa yang terjadi ibu? Ah, apa yang terjadi? Ah, apa tuh? Oke, patuh misalnya patuh. Yang lain, patuh tadi sudah kita tekankan, ya? nurut sudah. Nah, kalau anak kita sudah ketergantungan hmm. dengan kita, dia nggak mau jauh-jauh dari kita. Itu hmm. enggak. Hmm. Terus selalu nanya sama kita. Bahkan cenderung gak punya Pendirian Karena dikit-dikit mama dikit-dikit mama, Mau beli baju? Tanya mama Mau beli sendal? Tanya mama Mau beli sepatu? Tanya mama Disuruh beli kue e, Cari kue lapis yang enak? Telepon mama Mama, mama, mama, dan mama Itu artinya Anak ibu sudah ketergantungan dengan ibu begitu juga dengan seorang abla. Ketika dia merasa hina, ketika dia merasa rendah, lalu dia ketergantungan tergantung, dengan Allah, maka dikit -dikit Allah, dikit dikit Allah, dikit dikit Allah, dikit dikit Allah, dikit dikit Allah. Ketika dia keluar rumah, dia menyebut nama Allah Subhanahu Wataala. Ketika dia naik kendaraan, dia naik mobilnya, dia tidak lupa menyebut dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala. Apa tuan pergi keluar rumah? Bismillahih tawakal tu Allahumma halal waladul maut ini apa artinya? Bismillah itu artinya apa sih tuan? Bismillah itu bukan sebatas dengan menyebut nama Allah bi di sini itu artinya aku meminta pertolongan. Jadi kan Bismillah bi itu artinya ba dalam bahasa Arab. Maksudnya bi Aku meminta pertolongan kepada Allah. Ya, ketergantungan. Jadi mau keluar rumah aja minta tolong sama Allah. Ketergantungan. Ya kan? Ketergantungan. Ibu kalau sudah ketergantungan sama pembantu, dikit dikit, bi, bi, bi, bi. bi. Nah itu ibu ketergantungan dengan pembantu. Begitu juga kan dengan seorang hamba. Saat ketergantungan dengan Allah, mau keluar rumah aja, mau ke warung sebelah, yang tinggal ngesot sampai Bismillah. Kanak-karakangkungan. Bismillahi tawakalku Allahillahaulawalaku atau ilahillah. Bahkan ditekankan lagi tawakalku. Aku bergantung kepada Allah. Lahaulawalaku atau tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Lalu begitu kita naik ke motor kita, mobil kita, kita ketergantungan lagi sama Allah. Maka kita baca doa naik kendaraan. Apa doa naik kendaraan? Ya, ya, ya. Kayaknya udah lama gak naik mobil di sini. Terakhir naik mobil bulan apa Tadi jalan kaki semua Tapi tadi saya susah parkir mobilnya siapa tuh ya Hah? Bismillah Alhamdulillah Subhanallah Saqqara lana hada Komakunna Haa Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim sagala halalah. Kamakun laun wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanallah yang telah membuat kendaraan kami ini dapat kami kontrol. Oh itu dalam, Bro. Saya baru bisa meresapi benar doa ini itu ketika kecelakaan tahun lalu. Mobil saya waktu tahun lalu itu kan spin, muter begini di jalan tol. Itu saya saya stir saya banting kanan, mobil ke kiri. Saya banting kiri, itu mobil ke kanan. Enggak bisa dikontrol sama saya Nah ternyata benar ya Subhanallah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ternyata Subhanallah, bukan hanya kendaraan makhluk hidup, kendaraan benda mati saja itu kalau Allah hilangkan kemampuan, kontrol hadis kita di jalanan kita tetap gantung dengan, dengan Allah SWT lalu Nabi SAW juga menganjurkan ketika ibu ingin keluar rumah, hendaknya ibu salat dua raka'ah begitu ibu masuk ke dalam rumah, hendaknya ibu salat dua raka'ah dan hadis ini sahih, dan disahihkan oleh Imam Al-Bani dalam silsilah sila, sila hadis al-sahiha Nabi mengatakan, barang Barang, eh, barang siapa yang sholat loraka'at Sebelum dia keluar rumah Maka Allah akan jaga dia Dari kejahatan-kejahatan di luar Dan barang siapa yang masuk rumah Lalu dia sholat loraka'at Maka Allah akan jaga dia Dari kejahatan yang ada di dalam rumah Kenapa begitu luar biasa Karena orang yang sebelum keluar rumah Sholat loraka'at Lalu ketika masuk ke dalam rumah Sholat loraka'at Maka itu menunjukkan dia sangat ketergantungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Itu ketergantungan, gak bisa Gak bisa melakukan sesuatu, gak pede melakukan sesuatu Kecuali nanya dulu sama Allah subhanahu wa ta'ala Begitu dia masuk mal, ibu kalau masuk mal ketergantungan sama Allah enggak? bu? Hmm? Apa doa masuk mal? mayoritas jarang kemal sepertinya bagus itu bagus yang kemal hafal -ha, alhamdulillah enggak eh, masalah kan kemal asal ada butuh boleh gitu asal jangan suka bongkok-bongkok aja di sana ketika dia beli baju beli tas beli sepatu dia ketergantungan dengan Allah. Sebelum beli, istigharah dulu. Ibu, kalau beli baktas, istigharah nggak? Bak, bak, ada sejadah nggak di sini? Hah? Masih, ya Allah. Ustaz kayaknya lebay, ya Pak Ustaz? Enggak, lebay. Imam Bukhari, ketika menulis Sayyid Bukhari, sebelum mencantumkan sebuah hadis, belum istigharah. Jadi ada lebih dari 5.000 kali Imam Bukhari istigharah untuk satu buku itu ketergantungan dengan Allah. Takut salah kecuali dengan pertolongan Allah. Kenapa? Karena kita lama. Kalau kita kan kepedean, memang sih baca iya karena budo, iya karena stain, tapi kehidupan kita enggak mencerminkan kita ketergantungan dengan Allah. Padahal salah beli tas ya lo, Bu. Ya, ibu salah beli tas, lalu datang ke sebuah arisan, lalu diincar tasnya sama E, seseorang hilang latas tersebut. Itu bisa. Ketika kita mendekati akhir tahun, ibu mau liburan, rapat keluarga, sebelum ke palu sudahkah kita membiasakan eh, istigharah dulu? Istigharah. Sebelum kita putuskan, kita mau kemana istigharah? Karena salah menentukan lokasi, itu bisa fatal. Bisa fatal. ya atau tidak? Iya. Okay. Jadi pas itu pasan kecelakaan di sana nggak utuh bilang ada bencana di sana begitu jalan kesana suami kita ketemu mantannya di waktu SMA ada nyesel buaya kesini terus begini ini gara-gara ngisi kolak tuh beneran akhirnya tuh ke nomor telepon terjadilah yang terjadi ini kejadian nggak utuh bilang ketemu ada yang lapor aku kesel. aku nyesel pergi kesana keset Suami itu tetap temuk sama mantannya Itu istighoro enggak? Enggak, sebenarnya itu salah Istighoro Milih tempat anak sekolah istighoro Kita enggak tahu, oke Sekolahnya favorit, tapi kan belum tentu sekolah favorit Baik untuk anak kita nah, Belum tentu betul banyak anak jadi pemakai narkoba Gara-gara teman-teman sekolahnya. Teman-teman sekolah. Jadi itulah awal dan neraka kehidupannya Karena dia selalu bergaul dan mayoritas ketemunya di sekolah kita kan hanya mengandalkan brosur mengandalkan uh, studi banding kita, survei kita, fasilitasnya, WC-nya lah yang dilihat Ya Allah, oke silahkan lihat WC-nya bersih atau enggak tapi minta kepada Allah katanya ia akan na'buduwa, ia akan nesta'in hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan Makanya ucapan para ulama ibu harus catat baik-baik ucapan ini. Manminnah, yas Allah kablaan yas alaminah. Siapa di antara kita ketika ada masalah yang pertama kali dia hubungi adalah Allah sebelum tanya manusia. Siapa ada yang pernah kita seperti itu? Setiap ada masalah apapun langsung angkat tangan doa kepada Allah, ujalah. Bukan hubungi manusia, bukan hubungi suami, bukan hubungi tim legal kita, bukan hubungi pengacara. Doa kepada Allah hujan lawa alam dalam hadis Bukhari ketika ketika Sarah diambil oleh pengawal pengawal Fir'aun dan ingin diperkosa apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alayhi salam bu yang dilakukan Nabi Ibrahim apa itu doa salat kepada Allah doa kepada Allah hujan lawa hadis Bukhari langsung yang diingat adalah Rabbul Alamin yang kalau mencegah sesuatu tinggal mengatakan qur fayaku doa kepada Allah Subhanahu wa taala minta kepada Allah Nabi Yunus ketika dimakan oleh ikan yang sangat besar apa yang dia lakukan beliau lakukan apakah kabar cari cari sinyal kok nggak ada sinyal ya puning gel ada sinyal kan kita begitu aduh gimana sih lo cari colokan gitu di perutikan yang harus cash lagi nggak nggak peduli lah ilahilah antasulhana kali ini untuk ulama mengatakan kal lihat nabi yunus beliau belum minta loh belum minta tapi beliau baca itu dengan penuh keikhlasan. Allah tolong beliau. Padahal belum ada permintaan. Ada permintaan di sana, apa apa arti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz Artinya adalah la ilaha illa tidak ada zat yang berhak diibadah kecuali kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, aku benar-benar termasuk hambamu yang zalim dikeluarkan enggak dibantu oleh Allah. Ada belum ada permintaan. Nabi Yunus belum minta, ya Allah keluarkan aku. Ya Allah jaga aku. Ya Allah tolong aku. Enggak ada. Tapi ketika diucapkan dari lubuk hati yang paling dalam, benar-benar ketergantungan kepada Allah. Allah tolong Nabi Yunus sebelum beliau sempat minta kepada-Nya. Allahu rabbana. Adapun kita doa sampai berbusa enggak dijawab. Kenapa? Karena banyak di antara orang yang berdoa hanya dengan lifting lidahnya saja, hatinya bergantung kepada manusia, bergantung pada temannya, bergantung sama pejabat yang dia kenal, bergantung kepada suaminya, bergantung sama dokternya. Benar, minta kesembuhan sama Allah, tapi hatinya lebih bergantung kepada dokter spesialisnya yang nomor satu di Indonesia tersebut. Ada apa beda enggak? Iya bergantung kepada Allah Swt maka sebelum beliau sempat berdoa Allah panggil beliau. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin ibu ketergantungan dengan Allah, Allah akan semakin cepat menolong ibu. Sebagaimana kisah Nabi siapa? Nabi Yunus. Namun itu enggak mudah. Coba ibu buka surat At-Taubah ayat 118. Ini kunci. Jangan hanya orang yang mengambilnya melihat keberadaannya, tidak apabila dunia menjadi sepi keberadaan, padahal dunia itu luas dan dia terpaksa melarikan diri keluar dari negara. Kerana dia telah mengetahui bahwa tidak ada tempat nafik dan musa Allah, melainkan kepada yang Kemudian orang menerima obat. Ada mereka terhadap khabarnya. Sesungguhnya Allah Yang Maha Pemberi lagi Maha Penyayang. terima kasih tu. Uh, Kalau kita sudah pernah mengkaji kisah ini belum sih di bab ada kerang kabuk kaab bin Malik. Kita sudah pernah bahas. Okey, Alhamdulillah. Saya ingatkan saja tentang masalah ini. Atau Mba Esras 18, itu bercerita tentang tiga sahabat Nabi yang tidak ikut perang tabuk secara sengaja, tanpa ada alasan. Khilaf. Yang mereka alami sehingga mereka tidak ikut perang tabuk. Berbeda dengan orang munafik yang lain, saat orang munafik berbohong dan cari alasan-alasan palsu, Tiga sahabat ini, Kaab bin Malik dan teman-temannya, memutuskan untuk berkata apa adanya. Akhirnya Allah menghukum mereka melalui Nabi kita saw. Mereka diboykot oleh satu kota Madinah. Mereka diboykot oleh satu kota. Bayangkan, diboykot satu Jakarta. Selama berapa lama? 50 hari. Saya kan bilang 50 tahun tadi. 50 hari. 50 hari. Semuanya. Dan di hari ke-40, istrinya pun gak boleh bicara dengan mereka. Dan harus meninggalkan rumah. Pertanyaannya, kenapa sampai 50 hari? Kenapa sampai 50 hari? Karena di hari tersebutlah Mereka benar-benar merasakan Kesempitan Keputusasaan dengan manusia dan mereka benar-benar merasapi Allah merjaamin Allah ini tidak ada tempat mengadu kecuali kepada Allah, tidak ada tempat berlindung kecuali kepada Allah, tidak ada tempat meminta kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala baru pada saat itu fumata alaihim Allah terima taubatnya dan masalah mereka Allah selesaikan maksudnya apa sih ini karakter manusia manusia selama masih punya teman itu susah untuk hanya bertumpu pada Allah ketika Kaab diboykot oleh satu kota kaab benar tetap beribadah bu kaab bukan orang fasik bu kaab orang soleh kaab sahabat kaab muhajirin dan tidak ada kaum muhajirin yang munafik namun saat beliau dihukum di awal awal hukuman beliau masih berharap sama nabi Semoga Nabi bisa doain ke Allah lah biar saya bebas dari hukuman ini. Makanya kan yang pernah baca hadisnya Kaab datang ke Masjid Nabawi dan berusaha cari perhatian Nabi saw. Kenapa beliau